Anakmu menak kan? Mana cernya? <skrisa> Membekali dengan kebijaksanaan, bukan harta. Usahakanlah agar kamu meninggalkan anak-anak yang terdidik dengan baik dan bukannya kaya harta, karena mereka yang terdidik memiliki harapan yang lebih baik daripada kekayaan si bodoh, ignorant. Epictetus, Discourses. Terdidik di sini memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekadar pendidikan formal. Tetapi mencakup pendidikan nilai-nilai dan filsafat hidup yang seharusnya datang dari orang tua. Etos kerja keras, jujur, memperlakukan orang lain dengan baik, bangkit dari kegagalan, dan lain-lain. Tidakkah kita melihat etos kerja tersebut di banyak kisah inspirasi orang-orang yang sukses? Mereka menjadi ulet, tangguh, tidak mudah putus asa, bijak dalam memperlakukan orang lain, semua itu karena ditanamkan oleh orang tua sejak kecil. Menurut Epictetus, meninggalkan bekal ini kepada anak jauh lebih baik daripada meninggalkan warisan harta kekayaan kepada anak tanpa kebijaksanaan. Pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan Tidak ada macam kebajikan yang hanya untuk laki-laki dan kebajikan lain untuk perempuan. Seorang laki-laki harus memiliki akal sehat, begitu juga perempuan. Apakah gunanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama bodoh? Musonius Rufus Lectures Musonius Rufus membahas khusus mengenai pendidikan laki-laki dan perempuan. Menurutnya, laki-laki dan perempuan sama dalam hal-hal berikut: kemampuan bernalar (reasoning), panca dan anggota tubuh, keinginan untuk kebajikan dan ketidaksukaan akan kejahatan. Dia tidak percaya bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang berlaku hanya untuk laki-laki. Karenanya, Musonius menyimpulkan bahwa perempuan juga harus mendapatkan pendidikan yang sama, baik pendidikan nilai-nilai filosofi, maupun pendidikan akademis. Pandangan yang telah lahir 2000 tahun yang lalu ini sangat maju untuk zamannya, dan sungguh kontras dengan pandangan banyak orang tua masa kini yang masih menganggap anak perempuan tidak perlu belajar setinggi anak laki-laki. Alasannya umumnya adalah karena anak perempuan akan menikah dan hanya fokus pada urusan rumah tangga saja. Alasan lain adalah takut tidak ada laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang berpendidikan tinggi. Padahal, Sesungguhnya banyak sekali keuntungan bagi istri dan ibu untuk memiliki latar belakang pendidikan. Selain bisa mengajari anak-anaknya, istri berpendidikan bisa menjadi backup tulang punggung keluarga jika terjadi apa-apa dengan suami, pendidikan membantu dalam mencari pekerjaan ataupun melakukan bisnis. Pentingnya anak bersosialisasi Penerapan lain dari filosofi teras dalam parenting adalah menyadari pentingnya anak tumbuh dengan pengalaman sosialisasi yang memadai. Hal ini dikarenakan salah satu prinsip dasar filosofi teras adalah manusia sebagai makhluk sosial. Hidup selaras dengan alam juga berarti anak harus dibiasakan hidup bersosialisasi. Interpersonal skill atau keahlian hubungan antar manusia seringkali dianggap sebagai soft skill, keahlian yang tidak terlalu penting, kalah dengan keahlian matematika, fisika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Walaupun keahlian-keahlian dalam aspek kognitif tetaplah penting, Semakin banyak orang setuju bahwa kemampuan berinteraksi sosial dan bekerja sama dengan orang lain adalah faktor yang tidak kalah penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Kita juga sudah mengetahui bahwa hubungan sosial mendapat perhatian dari para filsuf Stoa juga. Sebagai orang tua, saya mengartikan bahwa porsi relasi sosial ini harus diperhatikan dan ditumbuhkan dalam anak sejak kecil. Saya sering mendengar kisah anak-anak yang kesehariannya tenggelam dari satu kursus ke kursus yang lain, matematika Renang, balet, taekwondo, programming, dan lain-lain. Jika kegiatan-kegiatan tambahan itu membuka peluang si anak berhubungan dengan orang lain tentunya tidak apa-apa. Akan tetapi, jika anak terlalu banyak diikutkan dalam kegiatan yang bersifat individu dan solitari, sendirian, misalnya terlalu banyak bermain game, maka dia mungkin tidak mendapat banyak kesempatan berinteraksi dengan anak lain, belajar berkomunikasi, bekerja sama, termasuk merasakan konflik dan belajar mengatasinya. Di tengah tren temperamen introvert, latihan hubungan sosial ini tidak berlaku hanya kepada anak-anak ekstrovert. Anak, -anak, ekstrover. anak introvert pun memiliki kebutuhan berhubungan dengan anak-anak lain, walaupun mungkin frekuensi, durasi, dan jumlah interaksinya berbeda dengan anak-anak yang bertemperamen ekstrovert. Kita bisa tetap membina keahlian sosial bagi anak introvert dengan memilikan kegiatan sosial yang tepat misalnya aktivitas kelompok yang kecil dibandingkan kelompok besar. Atau, kegiatan yang memberi kesempatan si anak untuk melakukan refleksi dan pemikiran dan tidak dipaksa berbagi di depan banyak orang. Melatih anak menghadapi perlakuan buruk. Sama seperti stoicisme mempersiapkan kita untuk hidup dengan perilaku buruk dari orang lain, kita bisa mulai mengajarkan prinsip-prinsip yang sama kepada anak. Prinsip STAR bisa mulai diteladankan ke anak. Jika kita sendiri sebagai orang tua cepat emosional mendengar perlakuan anak lain kepada anak kita, maka ini teladan yang juga akan dipelajarinya. Contoh, ilustrasi gambar seorang ayah yang marah membawa golok besar di depan anaknya yang sedang menangis. Adi, pa, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet. Ayah Adi, oh ya, m a m a a a, -A. mana golok pembunuh naga warisan Engkong? Jika peristiwa ini menimpa Epiktetus. Seneca, atau Marcus Aurelius, mungkin diskusinya menjadi seperti ini. Adi, Pa, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet. Seneca, menurut Adi sendiri, Adi kayak monyet gak? Mau Papa cariin foto monyet? Adi, gak, Pa, Adi gak mirip monyet. Seneca, terus masalahnya di mana? Jika orang tua terlihat tenang, rasional, tidak reaktif, dan tidak cepat-cepat membuka peti senjata dinasti Ming, Rasanya anak juga bisa meneladani itu. Orang tua STAR akan membesarkan anak-anak yang STAR juga. Hasek, melatih anak menghadapi kegagalan. Mungkin saya naif, tapi saya benar-benar percaya bahwa kegagalan adalah guru yang terbaik. Apalagi ini juga diucapkan Yoda di Star Wars, The Last Jedi. Ingat yang dikatakan Seneca, kemalangan memperkuat mereka yang ditimpanya. Apa prinsip filosofi teras yang bisa diterapkan ketika anak harus menghadapi kegagalan atau kemalangan? Melatih interpretasi terhadap kemalangan, kegagalan. Saat anak kita gagal di sekolah atau perlombaan, sikap seperti apa yang kita tampilkan? Memarah-marahi dia, menuduh juri, coret yang tidak perlu, goblok, buta, curang, disuap. Ikut-ikutan meratapi nasib, atau kita bisa menunjukkan sikap yang tenang. Karena dalam stoisisme kalah dan menang itu hanya sebuah fakta. Makna, value judgment dari fakta itu sepenuhnya dari kita. Kita bisa mengajarkan anak kita bahwa kegagalan dan kemalangan adalah musibah, kebodohan, atau mengajarkan bahwa ini adalah fakta hidup biasa, dan yang penting apa yang bisa dipelajari untuk kedepannya. Mengidentifikasi dan mencegah pola pikir 3P, personalization, pervasiveness, permanence, pada anak. Kita harus cepat mengidentifikasi jika anak mulai terjebak dalam pola pikir 3P, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas sebuah kegagalan, musibah, kembali ke dikotomi kendali, memperlebar masalah ke aspek hidup lain. Karena saya gagal mendapat nilai 10 di matematika artinya saya anak yang bodoh di semua hal, dan menganggap rasa kecewa akan berlangsung selamanya. Stoisisme adalah filosofi yang sangat pragmatis dengan orientasi manajemen emosi melalui kendali nalar persepsi, dan pertimbangan. Karenanya, ia bukan filosofi untuk orang dewasa yang pemikir saja. Menurut saya, prinsip-prinsipnya sangat relevan untuk ditanamkan sejak usia dini, tentunya sekali lagi dengan memperhatikan tahap perkembangan daya tangkap si anak. Misalnya, dikotomi kendali tidak perlu disebutkan kepada anak berusia enam tahun tentunya, tetapi esensinya bisa disampaikan dengan proses dialog dan tanya-jawab. Ketika anak semakin dewasa, Konsep-konsep filosofi teras bisa disampaikan dengan lebih gamblang. Tidak merasa anak berhutang kepada kita? Pernahkah kita mendengar ujaran seperti ini? Kamu tidak tahu pengorbanan ibu mengandungmu selama sembilan bulan? Jangan durhaka kamu. Bapak ibu sudah berkorban begitu banyak untuk membesarkanmu. Dulu kami harus begadang mengurusmu saat sakit. Sekarang kamu kurang ajar seperti ini? Pernah mendengar kata-kata seperti di atas? atau? Mungkin pembaca pernah mengucapkannya sendiri kepada anak, rasanya konsep anak harus berbakti kepada orang tua karena pengorbanan orang tua sangat familiar bagi kita. Segala jerih payah, pengorbanan, bahkan penderitaan kita menjadi orang tua diperlakukan sebagai investasi. Dan ketika anak kita tidak berlaku, semestinya, baca, sesuai yang kita kehendaki, kita pun mengungkit-ungkit segala yang sudah kita lakukan sebagai orang tua dan seperti menagih anak untuk memberikan timbal balik atas investasi itu. Bagaimana posisi filosofi teras menyangkut segala payah yang dilakukan orang tua untuk anak? Ada baiknya kita mendengarkan kisah Epictetus yang termuat di Discourses. Suatu hari, Epictetus bertanya kepada seorang laki-laki apakah ia mempunyai istri dan anak. Orang itu mengiyakan, Epictetus bertanya, Kamu senang tidak menjadi suami dan ayah? Saya menderita, jawabnya. Maka Epictetus bertanya, Loh, kok bisa? Laki-laki menikah dan memiliki anak tidak untuk menderita, tetapi untuk bahagia. Orang itu menjawab, Saya sangat cemas akan anak saya yang malang. Waktu itu, ketika anak perempuan saya sakit dan tampak terancam jiwanya, saya tidak kuat untuk terus berada di sisinya. Saya harus beranjak pergi dari sisi ranjangnya sampai saya mendapat kabar bahwa ia sudah membaik. Kalau begitu, jawab Epictetus, apakah menurutmu kamu sudah melakukan hal yang benar di situasi tersebut? Saya melakukan hal yang wajar, alamiah, jawabnya. Jika kamu bisa meyakinkan saya bahwa kamu sudah berlaku wajar, alamiah dengan meninggalkan putrimu yang sakit, maka saya siap mendukungmu bahwa apa yang kamu lakukan sudah benar, karena sudah selaras dengan alam. Ini adalah hal yang harus dirasakan hampir semua ayah. Saya tidak menyangkal reaksimu waktu itu terjadi, kata Epictetus. Isunya di sini adalah apakah reaksimu meninggalkannya saat sakit itu harus dilakukan. Karena, jika mengikuti jalan pikiranmu tadi, maka tumor adalah hal yang baik bagi tubuh, karena tumor timbul secara alami. Jadi, tunjukkan pada saya bahwa apa yang kamu lakukan, meninggalkan anakmu saat sakit adalah hal alami. Rasanya saya tidak mampu, ya sudah. Bagaimana kalau Anda yang menunjukkan mengapa hal yang saya lakukan tidak selaras dengan alam dan tidak semestinya terjadi? Katakan pada saya, apakah kasih sayang antar keluarga adalah hal yang baik dan selaras dengan alam? Tentunya. Setujukah kamu bahwa segala hal yang rasional juga selaras dengan alam? Setuju. Artinya apa yang rasional tidak mungkin bertentangan dengan kasih sayang keluarga. Benar. Harusnya tidak ya? Karena jika hal rasional bertentangan dengan kasih sayang keluarga, maka yang satu selaras dengan alam dan satunya lagi tidak. Benar. Karenanya jika ada sesuatu yang bersifat kasih sayang dan juga rasional, maka kita dapat berkata bahwa hal ini benar dan baik. Setuju. Untuk beranjak pergi dari sisi anakmu saat ia sakit bukanlah hal yang rasional, dan saya yakin kamu pun setuju dengan pernyataan ini. Sekarang tinggal menentukan apakah tindakan meninggalkan anak saat sedang sakit sesuai dengan kasih sayang keluarga. Oke, mari kita coba. Apakah bisa dibenarkan bahwa kamu, yang katanya menyayangi anakmu, meninggalkan dia? Mari kita bahas ibunya. Tidakkah ibunya juga sayang pada putrinya? Tentu saja. Kalau begitu haruskah dia juga meninggalkan putrinya? Tentu tidak. Bagaimana dengan perawatnya? Apakah perawatnya juga sayang pada si anak ini? Dia sayang pada anak saya. Kalau begitu, apakah dia harus meninggalkan juga putrimu? Ya tidak dong. Dan guru putrimu, apakah dia juga sayang pada anakmu? Betul. Kalau meninggalkan putrimu yang sakit adalah tanda sayang, maka seharusnya anakmu ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga oleh semua penjaganya yang menyayanginya agar dia mati dikelilingi orang-orang yang tidak peduli kepadanya. Waduh, tentu tidak. Jika kamu sendiri sakit, apakah kamu menginginkan keluargamu, istrimu, anak-anakmu, dan seluruh isi rumahmu menelantarkanmu sendirian sebagai bukti mereka sayang padamu? Tidak mau. Kamu hanya berharap ditinggalkan seseorang saat kamu sedang sakit, hanya jika orang itu adalah musuhmu, bukan? Karenanya... Kesimpulannya adalah apa yang kamu lakukan dengan meninggalkan putrimu saat sakit bukanlah tanda kasih sayang sama sekali. Percakapan antara Epictetus dengan seorang ayah ini bagi saya menunjukkan bahwa menyayangi dan merawat anak kita dalam kondisi apapun adalah hal yang selaras dengan alam dan juga sudah semestinya dilakukan oleh orang tua yang menyayangi anak kita. Jika kita memutuskan menjadi orang tua dengan melahirkan jiwa baru ke dunia ini, Maka merawat dan menyayangi mereka Sudah menjadi konsekuensinya Terlepas apakah anak kita Akan membalasnya atau tidak Jika kita memahami ini Maka kita tidak akan menagih Anak untuk hal-hal baik Yang telah kita berikan untuknya Karena itu semua sudah semestinya Dan baik kita lakukan Ini bagaikan seorang dokter Yang terus-menerus mengingatkan Dan menagih hutang budi kepada kita Karena dia sudah menyembuhkan kita dari sakit Lah, kan memang sudah tugasnya? Anak memang bisa diharapkan untuk berlaku sopan dan hormat kepada orang tua. Namun, jika dia tidak melakukannya, kita tidak perlu berusaha membuatnya merasa bersalah, guilt trip, dengan mengungkit-ungkit segala hal yang memang sudah semestinya kita lakukan sebagai orang tua. Menghadapi kehilangan anak Saya pernah mendengar seseorang berkata, tidak ada kesedihan yang lebih besar dari kesedihan orang tua yang harus menguburkan anaknya. Anak menguburkan orang tua adalah sesuatu yang lumrah yang lebih tua harus terlebih dahulu meninggalkan yang lebih muda. Namun, untuk bisa mengandung, membawa manusia baru ke dalam dunia sebagai anak, dan kemudian harus menyaksikannya meninggalkan kita juga, tak terbayang duka yang bisa dirasakan. Apa yang bisa ditawarkan filosofi teras di dalam situasi ini? Saat Seneca, sang filsuf yang juga seorang politisi, harus menjalani pembuangan di Pulau Korsika oleh Kaisar Claudius, Ia menyadari duka yang dirasakan oleh ibunya yang masih hidup, Helvia. Di masa itu, jika seseorang dihukum buang, tidak ada yang tahu kapan hukuman itu harus berakhir. Terkadang, pembuangan baru berhenti saat terjadi pergantian kekuasaan. Di dalam pembuangan, Seneca menuliskan surat untuk menghibur hati ibunya. Dan di dalamnya, dia juga menyentuh situasi di mana orang tua harus ditinggalkan anak mereka selama-lamanya. Janganlah engkau menggunakan alasan sebagai perempuan untuk berduka berlebihan karena perempuan telah mendapatkan hak untuk berkubang di dalam air mata tetapi tidak untuk selama-lamanya karena inilah nenek moyang kita mengizinkan janda untuk berkabung selama 10 bulan mereka tidak melarang berkabung tetapi membatasinya karena berduka tak henti atas kehilangan seseorang tercinta sesungguhnya adalah keegoisan yang bodoh sebaliknya tidak merasakan duka sama sekali adalah tak berhati Jalan tengah terbaik antara kasih sayang dan akal sehat adalah untuk merasakan kehilangan dan di saat yang sama menaklukkannya. Saya mengerti bahwa emosi yang begitu kuat sulit dikendalikan oleh kita, apalagi emosi yang lahir dari duka cita. Terkadang kita ingin meremukkannya dan menelan keluh kesah kita, tetapi dengan mencoba berpura-pura, air mata kita masih juga menetes. Terkadang kita ingin mengalihkan perhatian kita dengan menonton pertunjukan, hiburan, tetapi kenikmatan kita saat menonton berkurang saat teringat kehilangan kita karenanya lebih baik jika kita menaklukkan kesedihan daripada mencoba menipu diri sendiri karena duka cita yang dicoba ditutupi atau dialihkan perhatiannya akan terus kembali dengan kekuatan yang lebih besar namun duka cita yang telah ditaklukkan nalar akan tenang selamanya saya tersentuh sekali saat membaca bagian tulisan Seneka dari Consolations to Helvia penghiburan untuk Helvia Ini. Seneca menunjukkan empati dan pengertian yang luar biasa terhadap betapa dalamnya dukacita orang tua yang kehilangan anaknya, tetapi di saat yang sama tetap teguh bahwa nalar tidak boleh diabaikan, bahkan di situasi sesulit apapun. Ini berarti berani menghadapi dukacita itu, tidak lari darinya, atau berusaha menutupinya dengan mengalihkan perhatian. Dukacita dirasakan dan dihadapi. Namun, di saat yang sama, Seneca berkata bahwa kita tidak boleh sampai berlarut-larut di dalam kesedihan itu, bahkan sampai di bawah mati. Karenanya, kita harus menaklukkannya dengan nalar dan rasional. Prinsipnya sama dengan yang dibahas di dalam bab-bab sebelumnya mengenai menghadapi tantangan, kesialan sehari-hari, atau orang-orang menjengkelkan, yaitu mengendalikan sepenuhnya interpretasi, persepsi, value judgment kita atas kehilangan kita. Bagi filosofi teras, Meninggalnya seorang anak adalah sebuah fakta yang netral, bukan hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Kemudian, manusialah yang menginterpretasikan dan memberikan maknanya sendiri, misalnya. Anak saya meninggal karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa saya. Anak saya meninggal karena kesalahan saya dan saya adalah ibu yang buruk. Anak saya dipanggil pulang, ini sudah rencananya, dan saya bersyukur ia pernah hadir dalam hidup saya. Bagaimana kita memaknai kehilangan anak kita, itu sepenuhnya dikembalikan kepada kita. Kita bisa memaknainya dengan negatif dan menyiksa diri kita terus-menerus, atau dengan positif, sehingga membawa keikhlasan dan ketenangan. Di dalam stoicisme, pemaknaan dan interpretasi sepenuhnya ada di tangan kita. Demikian usaha saya menerapkan filosofi teras di dalam parenting. Besar harapan saya bahwa hal-hal di atas bisa membantu kamu yang juga orang tua dalam menjalankan peranmu dengan lebih positif dan tenang. Saya sangat berharap bab ini bisa dibaca dan diperkuat lagi oleh mereka yang memang pakar pendidikan dan perkembangan anak. Intisari Bab 9 Prinsip hidup selaras dengan alam berarti juga hidup menggunakan nalar dan rasio kita. Orang tua bisa membantu anak membangun kebiasaan ini. Anak bisa diajarkan, dikotomi kendali dalam menghadapi peristiwa hidup dengan teladan dari orang tua. Fixed vs Growth Mindset Fixed mindset menganggap kecerdasan dan bakat adalah sesuatu yang statis, nasib. Growth mindset percaya kita semua bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dikotomi kendali bagi orang tua Apakah orang tua bisa menerima banyak hal dalam hidup anak mereka yang tidak ada di bawah kendali orang tua? Dalam filosofi teras, laki-laki dan perempuan memiliki anugerah nalar, rasio yang sama dan sejajar, dan karenanya pendidikan laki-laki dan perempuan harus sama. Anak juga harus dilatih kemampuan hidup sosialnya, karena manusia adalah makhluk sosial. Melatih anak menghadapi perilaku buruk secara sehat dan rasional, termasuk dengan teladan orang tua. Bisakah menyayangi dan merawat anak tanpa pamrih, mengharapkan dan menagih balasan? Karena merawat anak dengan baik adalah hal selaras dengan alam yang harus dilakukan. Bagaimana menghadapi duka kehilangan anak? Filosofi teras mengajarkan berduka yang terkendali nalar. Lanjut part 14.